Mitra bisnis, kompas menurunkan tulisan dari Ahmad Munjid, staf pengajar Pascasarjana Gajah Mada, mengenai situasi kehidupan beragama di tanah air, yang dikatakan meskipun simbol-simbol agama bertebaran di mana-mana, namun secara substansial, masyarakat kita tidak lebih religius. Hubungan antarumat beragama malahan cenderung rentan dengan konflik. Atas dasar itu, dia mempertanyakan apakah tepat porsi pelajaran agama di sekolah ditingkatkan sebesar dua kali lipat, pada kurikulum baru yang akan segera dilaksanakan ini, di mana terkesan itulah penyebab dari situasi yang tidak kondusif tadi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan seniman Ratna Sarumpaek. Bu Ratna, apa komentar Anda soal ini? Saya bahkan mau ekstrim ya, kalau menurut saya sekolah tidak harus ngurusin agama. Jadi gini loh, anak masuk ke sekolah negara, semua harus mempelajari hal yang sama. Begitu ada di ruang-ruang, oh pada hari Jumat ada kelas Islam. Nanti hari apa ada kelas Katolik, ada kelas Buda. Ini sebenarnya awal dari membuat kita menanamkan perbedaan. Itu satu ya. Hal kedua, agama itu urusan keluarga. Mendingan pelajaran agama itu diganti. Diganti dengan pelajaran tentang nilai-nilai, budi pekerti gitu kan. Lalu pelajaran tentang negara, sifik, gitu. Ini dulu kita belajar tuh. Pancasila itu apa. Itu kan sekarang ditiadakan. Itu seperti rakyat Indonesia ini menjadi, tidak paham dia menjadi, apa haknya sebagai warga negara, bahkan nggak tahu. Itu yang harus masuk. Agama bahkan menurut saya nggak perlu ada. Tidak perlu. Aku orang yang menolak agama masuk ke sekolah. Keluarga Islam itu bisa taklim setiap sore. Saya nggak tahu siapa yang merancang. Siapa tenaga-tenaga ahli. Saya dengar ada Baswedan. Gimana seorang Baswedan berpikir ke... Masih begitu, siapa lagi tuh yang duduk di para tenaga ahli itu ada gunawan Muhammad. Bagaimana mereka memikirkan, kok jadi begitu? Aku pusing juga. Tapi kalau aku kan udah nggak percaya sama pemerintahan ini. Jadi aku lagi menunggu pemerintahan yang aku impikan, pemerintahan transisi. Jadi ngapain dikonsumir? gitu <loh> Lalu untuk mengurangi konflik agama di masyarakat, apa yang harusnya difokuskan oleh pemerintah, Bu, untuk dunia pendidikan kita? Ya itu tadi, pelajaran psikik itu loh Memahami Pancasila, tidak menghafal Pancasila, tapi memahami kitalnya. Itu kan salah satu, supaya kita tahu, Indonesia dibangun tidak hanya oleh umat Islam. Konflik hmm. horizontal itu kan umumnya lebih digerakkan oleh Islam, kan? Ya, yang minoritas yang tersudut, ya kan? Nah, kita mau seperti ini terus. Nah, itu karena kurangnya pemahaman tentang apa sih sebenarnya dasar negara kita. Dasar negara kita ya sudah begitu. Kenapa dasar negara kita begitu? Karena bangsa ini didirikan oleh semua itu gitu loh. Ada itu satu lalu, menurut saya sih penegakan hukum. Sekarang kalau presidennya aja gak berbuat apa-apa, ada gereja yang gak bisa berdiri, terus siapa yang salah? Jangan kita hanya salahkan masyarakat, pemerintah harus berbuat sesuatu. Dengan usulan mempelajari agama secara global saja, bagaimana menurut Bu Ratna? Itu juga bisa dipelajari masing-masing, itu ilmu pengetahuan yang menarik. Aku nggak usah sekolah agama apa juga, semua agama aku perlu supaya aku mengerti apa sebab aku memilih Islam, gitu kan? Ada usulan Bu untuk Kementerian Pendidikan kedepannya? Saya ini nggak bisa memberikan usul karena saya tidak tahu apa yang mereka siapkan. Tetapi aku minta tolong banget pendidikan itu jangan berfokus pada matematika saja. Karena di Indonesia ini orang pintar tuh harus pintar matematika, gitu loh. Menurut saya kecerdasan itu tidak di matematika, yang kita butuhkan kecerdasan intelektual. Demikian seniman Ratna Sarumpait. Saya Mandariska.